Mengajar menghargai pengorbanan guru Guru Yang mengajar dengan hati Yang tulus Selalu meninggalkan kenangan Yang luar biasa Alkisah guruku Yang pernah mengajarku Ketika SD Tak pernah bisa kulupa wajahnya Sekalipun orangnya sudah lama meninggal dunia Tak pernah kulupa bagaimana Ia memanggilku Dan bertanya Kalau-kalau Angkaku yang turun ini ada apa? Ia akan melihat dan menahanku untuk keluar istirahat. Bertanya, mengapa angkamu turun? Angka turun tak jelek. Tapi yang jadi masalah, karena angka biasanya ada di atas rata-rata. Maka ketika di bawah, ia langsung bertanya. Bukan merah, rapotnya. Tapi sudah jadi perhatiannya. Setiap anak murid dilihatnya Beda-beda cara menanganinya Ah Sang guru membuat aku terpana Tak pernah bisa lupa Sekarang di sini di keberhasilan kehidupan ini Rasanya Kalau dia masih ada Tangat bergairah Untuk menghargai pengorbanannya Sayang Waktu Tak sejalan Ia sudah tiada Ketika aku bekerja Karena itu sebelum terlambat, Hargailah gurumu yang kau kagumi selagi masih ada di dunia. Hormati dia sebagaimana mestinya. Supaya ketika dia tiada, Tak ada yang tersisa cita-cita yang belum kita wujudkan dalam kehidupan. Sebaliknya, semua sudah kita kerjakan. Sehingga hidup kita terhormat dari hari ke hari Belajarlah menghargai pengorbanan guru. Sekarang di sini, hari ini bukan nanti dan tunggu. Termasuk kita yang sudah bekerja, apalagi mereka yang masih belajar. Supaya hidup kita teratur, punya masa depan yang menjanjikan. Selamat belajar, menghargai pengorbanan guru. Bersama saya Bigman Sirait.